s a m t pagi Pak Bobi s a m t pagi Bu s i l a k a n Pak Kalau komentar kita sih Sungguh memalukan Bu Bandar Tukang Rasa itu kan p e l a b u h a n Internasional Bu Ya seharusnya Dirjen perhubungan itu Malu gitu、nah, Nggak bisa koordinasi dengan Ini Dengan Apa itu Bawaan-bawaannya gitu Bu Ya begitu aja Bu Oke、okay. Baik, terima kasih. Santai, Pak Yopi. Bagi Mbak, silakan, Mbak. Mudah-mudahan ini didengar oleh Menteri Perhubungan.、Ini. Amin ya.、Maksudnya, saya, pertama-tama saya perkenalkan dulu. Saya sering dia pakai k l a i n y a Saya seorang i n g i n e e r yang, yang apa namanya, mendapat pendidikan khusus untuk yang namanya uh, uh, Manufacturing Preventive Maintenance System ya. b t u Dan lebih dari 20 tahun saya bekerja di bidang Manufacturing Preventive Maintenance System. Itulah. Nah itu radar itu Sistemnya itu sudah b a r a n g tentu Pasti VLE s i s t e m ya Elektronik s i s t e m dia semua loh. Beberapa hari lalu saya nonton di salah satu TV swasta Saya lihat Dia membackup menggunakan UPS UPS itu sebuah baterai ya Untuk m e n y e b e b k a n power i Mati mendadak、yeah. Nah listrik itu kalau masih mendadak itu dia terjadi biasanya bleak kalau ada k a l a n c e ya b l e k terjadi bleak ketika b l e k itu ada peak ada Uh, Fontasinya, ampernya itu n gak g akan stabil Ketika start pulang lagi atau sebelum listrik itu mati n Nah itu akan mempengaruhi clear s i s t e m perawatan-perawatan elektronik gitu loh. Bisa terjadi blackout dan lain sebagainya, kebakaran dan lain sebagainya Nah yang saya mau bicara adalah UPS s i s t e m yang saya nonton di TV itu Nah itu coba kita bayangkan ya radar itu kan canggih banget Itu UPSnya itu harga digodok Yang saya lihat itu di TV Itu di doa dokter harganya cuma berapa Ratusan ribu sampai jutaan aja Nah ini yang saya khawatirkan adalah Ketika mereka mereplace Karena perata-perata elektronik itu ya Ada obsolete date-nya tuh. Biasanya p e rata-rata 5 tahun itu sudah tidak diproduksi lagi Itu loh dibik Dibikin lah revisi yang terbaru gitu loh Keluar 何やらかのプラザーズのやんまりか、まりか、リプレシート、ブリネディ・ドロード、トゥスピッキン、アラサン、ブリネディ・ワーマンドリー、ジェンダー、ポークシート、ジェンダー、ジェンダー、ブレイクアウト、ジェンダー、ジェンダー、ジェンダー、ジェンダー、ジェンダー、ジェンダー、ジェンダー、ジェンダー、ジェンダー、ジェンダー、ジェンダー、ジェンダー、ジェンダー、ジェンダー、ジェンダー、ジェンダー、ジェンダー、ジー、 3つのサービスのサービスのサービスのサービスのサーのサービスのサ a ビスの e ービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサのサー どういうこ と, とですか パンダラ、パンダラ、パンダラ、パン e ラ、パン r ラ、パンダラ、パンダラ、パあダラ、のンダラ、パンダラ、パンダラ、パンのラ、パ a ダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダラ、パンダ、パンダラ、パンダ、パンダ、パンダ、パンダ、パンダ、パンダ、パンダ、パンダ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 Baik, terima kasih Pak John p a k y o n o selamat siang. Ya selamat siang. Inilah menunjukkan bahwa seperti katakan、uh, Gunung Es ya, sebetulnya ini yang terjadi adalah human error dan human error ini meliputi semua di pemerintahan kita. Karena terserah aja saya pernah berdiskusi dengan rekan-rekan dari UGM, ITB, ITS, Erlangga dan universitas, universitas yang terkenal di Indonesia. パカウェンのクリスパニャさん、キャリペン、エスキュー・アチラー、クリア、セカン・クリアとパカウェンド・キリン・ダラキー、マジュアニア、パタワー・キリア、パジュアニア、パタワー・キリア、パタワー・キリア、パタワー・キリア、パタワー・キリア、パタワー・キリア、パタワー・キリア、パタワー・キリア、パタワー・キリア、パタワー・キリア、パタワー・キリア、パタワー・マリアン・タン。 a k i b a t n y a sekarang seperti ini Mereka mempunyai kekuasaan Mereka sudah lama lalu menduduki Jabatan eksekutif seperti itu terjadinya Dan mereka sekolah lagi dengan Gelar S5 atau S3 Atau apapun Tapi pada dasarnya sekolahnya bodoh Dulunya seperti itu Dan akhirnya human error yang tinggi Dan ini menjadi masalah di negeri kita Karena menyebabkan ekonomi d i a tinggi pertama Lalu yang kedua adalah menyebabkan Tidak ada inovasi yang terjadi di masyarakat jadi hanya itu itu saja dan ini beban kepada negara dan bangsa dimana negara kita memasuki abad globalisasi tidak mampu berkompetisi dengan yang lain-lain ya. dan kelihatan sekali bahwa kalau yang sekarang ini masyarakatnya adalah autopilot tetapi juga adalah auto-entrepreneur dimana dengan kondisi yang susah dan mereka diporoti, dan sebagainya, mereka bisa bertahan ya, m e n y a s t r a g k a n of l i s yang bagus. Dan ini dilupakan oleh pemerintah, bahwa pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini adalah pertumbuhan ekonomi konsumsi, k o n s u m t i f dan itu bukan mulai dari pemerintah, tapi dari rakyat. Itulah yang ingin d i s a r i n y a adalah human error. Baik. Terima, kasih. terima kasih Pak Yonok, Pak Hari, selamat siang. Ya, ya silahkan Pak. m s o n g tadi tiga kali ya. i Ya. もににでも。